Sallallahu alaihi wasallam. Wabarakatuh. Ikhwatul Allah rahimani wa rahimakum jami'an. Alhamdulillah kita masih diberkati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita bisa hadir di masjid ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Manahij Salikin. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab tentang syarat-syarat sahnya solat. Kita telah menyelesaikan syarat-syarat solat sampai apa namanya tempat-tempat yang tidak boleh kita solat di di atasnya. Ini uh, sudah kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan bab tentang sifat solat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab tentang tata cara solatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tata cara sholat Sebagaimana tata cara wudhu Tata cara mandi, tata cara tayamum Itu ada dua macam Ada tata cara sholat yang cukup Dan ada tata cara sholat yang sempurna Tentunya yang diinginkan dalam Pembahasan ini adalah Tata cara sholat yang sempurna Beliau memulai yang pertama Itu adalah Yushtahbu ya tiayleyha bisa kinnatin wawakor. Jadi ketika mendatangi masjid itu disunahkan berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi berangkat ke masjid dengan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, berjalan dengan tenang. Karena Nabi Sallam mengatakan alaihikum bisakinati wal wawakor. Karena e, tentunya kenapa kok Nabi Sallam melarang? Intinya adalah apa? Bahwa supaya bisa khusuk di dalam solatnya coba kalau terburu-buru ngos-ngosan lari itu akan apa dia akan tidak khusuk di dalam sholatnya belum lagi keringat yang bercucuran belum lagi ngos-ngosannya belum lagi apa namanya somuknya ya kan nah, belum lagi apa udaranya panas ini adalah apa maka Nabi saw supaya mendatangi itu dengan tenang Kemudian yang berikutnya tidak ada kholat masjid Tidak ada kholat masjid Apabila masuk masjid, maka disunahkan mengucapkan doa masuk masjid adalah Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Allahummaghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini adalah bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahummaghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Dan masuk ke masjid dengan kaki kanan, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Nah, dan ketika keluar itu mendahulukan kaki yang kiri. Nah, ketika keluar berdoa juga berdoa. Ada pun doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika keluar dari masjid adalah wafthali abu wabah fablik. Kamawara Davizalikal Hadit al-Dhiraawuh Ahmad wa Ibn Mujah. Kemudian setelah itu, setelah sudah masuk masjid, faydaqom elasolati. Maka apabila dia berdiri hendak solat, berdiri termasuk apa? Berdiri adalah termasuk rukun. Jadi berdiri adalah termasuk rukun di dalam solat. Ini bagi mereka yang mampu, maka bagi mereka yang mampu ya harus dalam kondisi berdiri, dimanapun letaknya, dimanapun tempatnya, dalam kondisi apapun itu adalah berdiri, termasuk rukun. Beda dengan apa namanya ya kita katakan ini bagi, adapun bagi yang tidak mampu ya sudah, fataku lah mas Ini adalah berdiri, kemudian apa? Uh, sambil mengucapkan Berdiri tentunya menghadap para kiblat, menghadap para kiblat termasuk Syarat Termasuk syarat, sahnya Sholat, sambil mengucapkan Allahu Akbar, takbir Sambil mengucapkan Allahu Akbar Takbir itu ada dua macam Ada takbiratul ihram Dan ada takbiratul intikol Takbiratul ihram ini yang termasuk Rukun, artinya takbir Yang dilakukan di awal itu namanya takbiratul ihram dan itu termasuk rukun Dan yang kedua ada namanya takbiratul intikol Takbir yang dilakukan ketika berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain dan Itu namanya takbiratul intikol Dan ini termasuk wajib Kalau takbiratul intikol itu hukumnya wajib Kalau takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun Maka seorang yang masuk sholat tanpa, tanpa diawali dengan takbiratul ihram Maka tidak sah sholatnya dari awal Misalnya, seseorang masuk ke dalam masjid Pengen mendapati rukunya imam Imamnya ruku, kemudian dia langsung ruku Dia tidak takbir Maka ini tidak sah dari awal sampai akhir Dan itu harus diulang Kenapa? Karena takbir atau lihram itu sebagai pembuka dari sholat nah, Sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam bersabda Tahrimu wa takbir wa tahlilu wa taslim Bahwa sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam Adapun yang wajib dari lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan diganti lafaz ini. Lafaz ini tidak bisa diganti Allahu Akbar dengan terjemahan Allah Maha Besar, nggak bisa, ya kan. Kemudian eh, tidak bisa juga ditambahi satu huruf juga nggak boleh. Misalnya Allahu Akbar, bahnya dipanjangkan juga nggak boleh. Atau ditambahi alif lam, Allahul Akbar, itu juga tidak boleh. Jangan. Ya tidak boleh ditambah Tidak boleh juga Hamza diganti dengan Wau. Hamza diganti dengan Wau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hamzanya diganti dengan apa? Wau. Ini juga tidak boleh. Ini adalah termasuk. Kalau itu sengaja dia ganti Hamzanya dengan Wau. Allahu Akbar. Mungkin kalau kita tidak biasa terbiasa dengan ini, maka kita akan mengatakan ah itu sudah benar, ya kan? Benar tak? Kalau sudah kan benar kan kalau kita meng Allahu Orang taunya huakbar akbar, hu akbar, enggak, enggak peduli huakbar akbar. Tapi Allahu Akbar, Wah, mungkin saking fasihnya dia enggak peduli. Tapi bagi orang yang bagi orang yang apa namanya paham bahasa Arab itu enggak boleh. Enggak boleh. Wau diganti dengan hamzah, diganti dengan wau itu adalah termasuk uh, apa namanya termasuk yang diharamkan. Kemudian setelah mengucapkan Allahu Akbar dan lafad Allahu Akbar ini dijaharkan. Sunnahnya adalah dibaca jahar, dibaca keras. Jadi biar semuanya ma'amun um tahu, kan ini jama' Allahu Akbar. Ini dikeraskan. Kemudian setelah mengucapkan takbir, Kemudian, Wayar eh, Kemudian mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundaknya. A'u ila syahmatai uzunaihi atau sejajar dengan dua daun telinganya. Uh, jadi saya mengangkat tangan setelah mengucapkan takbir Allahu Akbar kemudian mengangkat tangan. Se ini tangan ini yang dimaksud dengan tangan adalah ujung kuku sampai pergelangan. Dari ujung kuku sampai pergelangan. Ini yang sejajar dengan eh uh, sejajar dengan pundak. Ima ini sejajar dengan pundak atau ini sejajar dengan pundak. Jadi kita katakan Allahu Akbar. Jadi enggak perlu diukur juga ya kan? dengan takbir Allahu Akbar ini ah perlu diukur ya kita sudah yang jelas kalau salah satu ini sudah rapat, sudah sejajar dengan pundak, kalau ini misalnya pergelangan sejajar dengan pundak kan berarti ini sejajar dengan apa? telinga. Ya. Mengangkat tangan. Dan ketika mengucapkan takbir, imam takbir dulu baru kemudian mengangkat tangan Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar bersamaan atau Allahu Akbar. Jadi boleh gerakan dulu baru takbir, boleh takbir dulu baru apa namanya apa namanya takbir dulu baru gerakan mengangkat tangan atau bersamaan. Ini adalah tapi yang sering yang utama itu adalah bersamaan antara takbir dengan mengangkat kedua tangan dan mengangkat tangan ini. Jadi ini adalah sunnah Jadi mengangkat tangan ini semua jari Semua telapak tangan menghadap arah kiblat Ini telapak tangan ini menghadap arah kiblat Jadi Allahu Akbar Ini yang menghadap arah kiblat Jadi jangan Allahu Akbar Ini namanya peso Tangan iya kan? tidak, tidak. Nabi SAW tidak mengajari Allahu Akbar Tidak juga Allahu Akbar Tidak juga Allahu Akbar <gulau> Jadi kita ini tidak sedang bermain-main, kita sedang nah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh jari jemari tangan itu menghadap kiblah, eh, ke atas semua jari jemari tangan posisinya ke atas, jadi jangan sampai Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar nah, jadi jangan di nah, jadi kita katakan semua jari jemari tangan itu posisinya menghadap ke, ke atas adapun mengangkat tangan itu ada pada empat tempat jadi mengangkat tangan itu ada pada empat tempat. Yang pertama mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan ini tempat yang pertama mengangkat tangan adalah takbiratul ihram. Ini yang sunnah mudawama. Jadi saya katakan ini yang sunnah mudawama, artinya yang terus-menerus. Yang terus-menerus adalah mengangkat tangan itu pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika endar ruku, ketika mau ruku. Dan yang ketiga inda raf'i minhu ketika bangkit dari ruku. Dan yang ketiga empat adalah inda al-qiyami minat uh, mina tashahudil mina awal. Ketika bangkit setelah tahiyat pertama. Jadi bangkit keragat yang ketiga setelah tahiyat pertama jika sholat itu memiliki dua tahiyat. Jadi mengangkat tangan ini ada pada empat tempat dan ini yang mudawama. Ada pun yang kadang-kadang. Adapun yang kadang-kadang mengangkat tangan ini Adalah ketika resujud Ketika sujud itu kadang-kadang Misalnya ketika mau sujud Allahu Akbar mengangkat tangan Itu adalah kadang-kadang Bukan sunnah yang muda awam Bukan sunnah yang terus menerus Tapi ini adalah sunnah yang Sunnah juga tapi sunnah ahyanan Sunnah yang kadang-kadang Nah kemudian setelah itu adalah apa? Meletakkan tangan kanan Meletakkan tangan kanan di atas tangan Kiri, jadi meletakkan tangan kanan Di atas tangan kiri, namanya telapak tangan kanan itu tinggal Ditempelkan di punggung tangan kiri Jadi Allahu Akbar Ini meletakkan telapak tangan itu di atas punggung Tangan kiri, atau Alku wal qursu, Alku itu adalah apa Ibu jari dengan jari Telunjuk, ibu jari dengan jari telunjuk nah, Seperti ini Atau ibu jari dengan jari kelingking ibu jari dengan jari yang kelingking seperti ini. Nah, tapi jangan juga dia kali ini tadi ada gini, kemudian gini iya nah, kan. ini tidak ada riwayat. Jadi ini dia pengennya ibu jari dengan jari ini kelingking, kemudian ibu jari apa jari telunjuk dengan jari tengah di di ini tidak ada riwayat. Jadi yang ada ya seperti ini atau kita katakan seperti ini. Kemudian atau meletakkan apa namanya pergelangan dengan pergelangan sudah pergelangan dengan pergelangan ya, atau pergelangan dengan pergelangan ya sudah selesai kita katakan ini seperti ini seperti ini atau gini atau uh, gini ada empat macamnya ini adalah mengangkat tangan dan yang tidak boleh ketika mengangkat tangan itu adalah diakali misalnya pak allahuakbar diputar putar putar putar putar bar ya, kan? sudah itu juga kita katakan tidak ada riwayat yang menunjukkan kepadanya dan ini dan hampir seluruh para ulama dan semua kitab kitab fikir nggak ada yang menyebutkan bahwa apa sebelum mengangkat apa mengangkat tangan itu adalah diputar terlebih dahulu kemudian meletakkan setelah itu adalah meletakkan di sini nasr ashadi itu boleh meletakkan pada tiga boleh meletakkan persis di atas pusar di atas pusar persis jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pusarnya atau di bawah pusar atau di atas dada. Jadi pilih-pilihan. Kalau beliau Syaikh Nasrul Saleh memberikan pilihan tiga. Silakan anda memilih meletakkan tangan kanan anda di atas tangan kiri mau di atas pusar, di bawah pusar dan di atas dada. Adapun kebanyakan yang dipilih oleh para ulama itu adalah di atas dada. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yaitu adalah bahwa to'ayyadahul yumna. Alayusra, alasodrihi. Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu di atas dadanya. Tipe ini adalah apa namanya? Ingat di atas dada, bukan di atas apa namanya uh, uh, paru kanan, paru kiri, ya kan? Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar ini juga kita dapati ada orang nakali. Kenapa? Ketika Uh, saya pernah diajari Ketika saya masih kuliah di Ya'in Dulu namanya Ya'in Ya'in kan? ya sekarang U'in Sunang Kalijaga Jadi dosen itu menerangkan Kenapa kok? Karena pelajarannya tasawuf Pelajaran tasawuf kemudian apa? Ha? Jadi kuliah itu Masa 4 semester itu tasawuf 1, 2, 3, 4 Cuma diajari La ilaha illallah la ya kan? Saya diajari selama 2 tahun itu karena waktu itu, karena waktu itu kan rektornya kan rektor Dr. Simo. Nah, pakar apa, tasawuf internasional. Nah, tokoh tasawuf internasional. Jadi memang mata kuliahnya dimasukkan tasawuf 1 2 3 4. Ya. Sampai karena semua fakultas dapat. Tapi diajari kenapa kok meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas di sini? Nah, supaya seton itu tidak bisa memegang hatinya. Jadi alasannya seperti itu. Jadi tidak supaya setan itu dicekel hatinya supaya tidak setan itu tidak masuk. Tapi ini diakali. Kita katakan itu main akal akalan. Jadi Islam tidak mana mengajarkan yang jelas bahwa itu adalah apa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya. Namanya dada itu adalah apa dari tulang rusuk yang bawah sampai tulang rusuk yang atas. Jadi ini tulang rusuk sebelah sini yang bawah sampai tulang rusuk yang bagian atas. Jadi mau letakkan gini, sini gini itu adalah silahkan yang tidak boleh di atas lehernya, ya Allahu akbar, yang enggak boleh dia ini jangan berlebihan lah. Sampai ada yang mengangkat tangan seperti ini itu kita katakan terlalu berlebihan. Nah, sudah biasa lah Biasa saja kita meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan di atas dadanya kemudian berikutnya setelah itu mengucapkan apa? mengucapkan doa iftita membaca doa iftita, doa iftita ini adalah termasuk sunnah doa iftita adalah termasuk sunnah ada pun doa iftita yang yang dikuatkan oleh beliau ini, karena doa iftita itu kan macamnya ada banyak, ada Syalbani menyebutkan kurang lebih ada 13 ada 13 macam doa iftita dan yang dirojifkan, yang dikuatkan oleh Sheikh Nasr bahwa doa iftita yang paling bagus itu adalah doa ini, doa yang diajarkan di dalam buku ini, yaitu apa? Subhana kalauh ma'wabi hamdika, watabaro kasmuka, wata'ala jaduka wala ilaha gairuk Ini adalah doa iftita yang yang dikuatkan oleh beliau. Setelah itu ada doa iftita yang lain. Silakan anda baca, Allahumma ba'id bainu bainakatoyaya bila akhirih ini juga dikuatkan oleh banyak ulama-ulama yang lain. Tapi Syekh Nasaruddin mengatakan bahwa kita membaca doa iftita ini Subhanakallahumma Wabihamdika watabarakasumuka wata'ala Jadduka wala ilaha gairuk Kemudian Yang sunnah itu adalah apa Mengucapkan macam-macamnya Terkadang ini, terkadang itu Terkadang itu, itu yang sunnah Yang bukan sunnah itu apa Dibaca semuanya kan. Yang bukan sunnah itu Kan bukan sunnah kalau dibaca semuanya Masa 13 doa iftita dibaca semuanya Kasihan jamaahnya Iya kan Jamannya di belakang itu kasihan Padahal itu kalau dibaca 13 itu sama dengan orang baca al-fatihah, baca surah al-baqarah pertengahan. Ya kan? Artinya saking banyaknya ya kan. Tep. Setelah membaca Doa iftitah, dua iftitah iftita adalah sunnah dan sunnahnya dibaca sir. Membaca Doa iftitah. Kemudian setelah itu ya ta'awud. Kemudian mengucapkan ta'awud. Mengucapkan ta'awud. Allahu Akbar. Ada pun lafat ta'awud itu ada tiga ya. Adalah fatawaat ud, auzu billahi mina syaitan atau auzu billahi shamil ali mina syaitan rojiim auzu billahi shamil ali mina syaitan rojiim Jadi tiga macam doa uh, macam lafatawat dan silakan anda memilih salah satu dari tiga ini dan sunnahnya dibaca sir dan sunnahnya dibaca sir dan sunnahnya juga dibaca pada setiap membaca Al-Qur'an. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an maka disunnahkan membaca Ta'ud Jadi setiap kali membaca Al-Qur'an atau membaca atau setiap rakaat ketika kita membaca Al-Qur'an adalah membaca Ta'ud Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idzaqara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Jika Anda membaca Al-Qur'an maka bacalah Ta'ud dalam surah Al-A'raf ya kan jika kalian membaca Al-Quran, maka bacalah Ta'awud. Artinya apa? Setiap kalian yang membaca Al-Quran, maka bacalah Ta'awud. Walaupun kita membaca, misalnya Al-Fatihah, kita membaca Ta'awud dulu. Ta'awud sebelum membaca Surah Al-Fatihah. Nah, ketika selesai membaca Surah Al-Fatihah, ingin baca Surah, maka Ta'awud lagi. Ya, membaca adalah Ta'awud setiap kali membaca Al-Quran. Karena ada yang berpendapat bahwa Ta'awud itu hanya yang pertama kali. Yang pertama saja. Tidak. Pada semua Bacaan ayat kita disunnahkan untuk membaca ta'awudh. Dan itu dibaca sir. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, membaca basmalah. Membaca basmalah. Basmalah ini pendapat yang paling kuat dari semua ini adalah basmalah itu dibaca. Kecuali Imam Malik. Imam Malik itu mengatakan tidak membaca sama sekali bacaan basmalah dalam sholat itu tidak dibaca sama sekali. Karena Imam Malik tidak berpendapat bahwa apa namanya basmalah itu bukan satu ayat dari surah al-fatihah. Adapun imam ahmad, imam syafi'i mengatakan bahwa al-fatihah itu masuk dalam basmalah itu masuk dalam satu ayat dari surah al-fatihah. Jadi yang tidak mengatakan basmalah itu hanya imam imam malik. Nah, imam malik. Adapun imam syafi'i dengan imam ahmad bedanya di mana? Kalau imam syafi'i itu dibaca jahhar basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca. Tapi kalau Imam Ahmad Bismillahirrahmanirrahim Jadi apa? Pelan Tapi dibaca Sama-sama dibaca, cuma bedanya Kalau Imam Syafi dijaharkan, kalau Imam Ahmad Itu di, disirkan nah, Karena beliau adalah Matabnya Imam Ahmad, maka beliau Mengatakan apa? Nah, Yubas Milu itu adalah apa? Nah, dengan sir, artinya dibaca dengan Sir, walaupun dia tidak menyebutkan Dengan sir, nah, karena beliau apa, apa? Dari awal sudah mengatakan bahwa Ini adalah matabnya Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun dia tidak mengatakan walaupun dia mengatakan yang mengucapkan basmalah, menjaharkan, beliau mengatakan ya sudah itu karena dia mengikuti pendapat. Dan ini tidak bisa di, dikompromikan. Artinya apa ini? Sama-sama sama-sama dalil sama-sama satu dalil. Disebutkan basmalah. Cuma apa? Ada yang menyebutkan dengan Jahar, ada yang menyebutkan dengan Sir. Adapun yang dibaca dengan Sir itu dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu. Karena Anas bin Malik mengatakan solat itu hal penabib saw. Saya pernah solat di belakang Nabi saw. Saya pernah solat di belakang Abu Bakar. Saya pernah solat di belakang Umar binul Khattab. Layskurunabissallallahufiawaliqiwa la walafiakhirihah. Dan saya tidak saya tidak mendengar mereka menyebutkan basmalah baik itu di awal rokat maupun di akhir rokat maksudnya pada setiap kali membaca Al-Quran itu tidak tidak disebutkan tidak disebutkan dengan jahhar maksudnya adalah lafat basmalah itu terdengar tidak tapi dibaca ini adalah di, jadi sunnahnya dibaca sir kemudian setelah itu membaca surah al-fatihah kalau tadi membaca basmalah dan tawudh hukumnya apa sunnah jadi bukan wajib Kemudian waya keraul al-fatihah, kemudian membaca surah al-fatihah. Surah al-fatihah termasuk apa? Rukun, termasuk rukun. Al-fatihah ini rukun itu pada imam dan salah sendirian. Jadi al-fatihah ini tidak ada khilaf, tidak ada khilaf di antara para ulama kalau al-fatihah itu rukun pada imam dan salah sendirian. Jadi kalau orang yang sendirian membaca al-fatihah, kalau imam dia membaca al-fatihah itu tidak ada khilaf. Dan yang ketiga tidak ada khilaf Itu pada sholat sirriah Semua sholat yang sirriah Maka itu berlaku semuanya iya kan Imam Sholat sendirian maupun makmum Itu tetap membaca surah Al-Fatihah Pada sholat sirriah Sirriah itu misalnya sholat duhur asar Kemudian rakat yang ketiga ada sholat maghrib Rakat yang ketiga empat dari sholat isya Ini adalah apa? Termasuk rukun membaca surah Al-Fatihah Adapun yang sunnah pada surah al fatihah itu dibaca ayat demi ayat, dibaca ayat per ayat. Alhamdulillahirobbilalamin, arrohmani rohim. Artinya dibaca ayat per ayat. Karena itu hadit dari Nabi SAW dari Anas bin Malik dan yang lainnya, bahawa Nabi SAW membaca Al-Quran itu dengan apa namanya ayat demi ayat. Dan tidak disukai membaca surah al fatihah itu dengan satu nafas. Nah, dengan satu nafas. Alhamdulillahirabbil alaminar rahmanir rahim malik yaumiddin kana'budu wa kana'astain sampai <Susukain> wala Satu nafas itu tidak disukai. Tapi, kemudian setelah itu apa? Yang sunnah yang berikutnya adalah wa yaqra' ma hafira Jadi membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Membaca surah setelah Al-Fatihah ini termasuk apa? Sunnah membaca surah ini termasuk sunnah dan sunnahnya itu yang pertama adalah dibaca panjang nah, dibaca panjang itu pada sholat subuh fil fajri pada sholat subuh itu sunnahnya dibaca panjang surat yang dibaca adalah min tiwalil mufassal. surah yang dibaca itu termasuk surah-surah yang panjang surah yang panjang itu surat yang keberapa? surat yang nomor dua dari surah al-baqarah sampai surat kof Sampai surat yang ke 50, itu namanya surah minti walil mufasal, surah-surah yang panjang. Kalau salah subuh, silakan anda memilih dari surat nomor 2 sampai surat yang nomor 50. Artinya milih, tapi jangan 2 sampai 50 dibaca ya, kasihan. Itu sudah terang benderang, iya kan? Bukan, bukan terang benderang itu ngajak perang gitu. Iya kan? itu. Itu menabu genderang memangnya. Taib. Kemudian untuk maghrib Ada pun sholat yang paling pendek itu sholat maghrib Kalau sholat maghrib Bacaan yang dipanjang namanya Surah-surah yang pendek Surah-surah yang pendek itu Dari surah 78 sampai 114 Surah An-Nabak Sampai surah An-Nas Jadi untuk membaca surah An-Nabak Sampai surah An-Nas Itu silahkan anda memilih Tapi bukan secara mutlak Kenapa? Karena Nabi SAW pernah membaca sholat maghrib Itu surah Tur Ya kan? Wakitabi maktur, waktur, wakitabi mastaur itu di dalam surah yang nomor 52. Adapun selain dari maghrib, misalnya apa, sholat duhur, asar dan isya maka namanya min, ah, min awsalatihi, i.e. min uh, awsaltil mufassal, surah-surah yang pertengahan. Surah-surah yang pertengahan itu berarti yang surah dari mana? 51 sampai 77 dimah satu sampai tujuh tujuh mulai dari surah az Zariyat sampai surah al-mursalat ini adalah apa namanya min awsati al-mufassal dan sunnahnya itu juga dibaca apa eh, sunnahnya dibaca surah ini adalah adalah berurutan sunnahnya itu dibaca berurutan berurutan itu maksudnya surah yang sesudahnya jangan membaca mundur Termasuk yang tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat itu mundur, misalnya rakaat yang pertama anda membaca halatka hadisul ghasya, rakaat yang pertama anda membaca surah halatka hadisul ghasya, rakaat yang kedua anda membaca shabismarobika lala itu kebalik namanya, itu nggak boleh, walaupun ada hilaf diantara para ulama tentang hukumnya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan itu makruh, itu adalah apa? Karena itu tidak disukai membaca surat itu mundur. Kalau ayat jelas tidak ada khilaf kali itu Haram Kalau ayat tidak boleh misalnya apa Lam yakullahu kufuan ahad Lam yalit wa lam yulad Allahu samad kulhu Allahu ahad Itu enggak boleh ya kan? Enggak boleh dari awal dari ayat 4 sampai 3 2 1 tidak boleh ya kan? Itu tidak ada khilaf kali itu adalah haram nah, Haram hukumnya Misalnya rakat yang pertama membaca Ayat kursi Rakat yang kedua membaca Ayat 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah itu juga gak boleh haram hukumnya, kenapa? karena ayat 255 turun ke ayat 1 sampai 5 ya, ini tuh gak boleh ya, kan? kita katakan ini adalah apa? Nah, kalau tangkisul ayat, artinya ayat itu dibaca mundur adalah haram tapi kalau surah dibaca mundur nah, para ulama menyatakan itu paling tidak itu makruh hukumnya jadi kalau kita membaca ini juga indahnya imam itu memperhatikan dalam masalah ini kalau kita membaca kenapa? Coba baca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya berurutan, iya kan? Coba dalam salat Jumat, rakaat yang pertama yang dibaca apa? Subhisma rabbikal ala. Rakaat yang kedua, halataka di disulqasi. Halataka di disulqasi itu sebelum atau sesudah subhisma rabbikal Ayat sesudahnya, iya kan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dalam surah Jumat. Rakaat yang pertama yang dibaca surah al-Jumuah. Yusabbihulillahi ma samawati wa ma ardi, iya kan? Wa huwal azizul hakim. Rekat yang pertama Rekat yang kedua yang dibaca apa? Iza ja'akal munafikun Al munafikun itu jatuh setelah apa? Setelah surah Al jumua Surah al jumua surah 61, 62 Surah al munafikun surah 63 Demikian juga dalam Salat jumat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Qaf Rekat yang pertama dibaca surah Qaf Qaf itu surat yang nomor 50 Kemudian rekat yang kedua beliau membaca surah Zaryat Surat yang keberapa? 51 artinya apa berurutan sesudahnya. Coba dalam sholat witir, rakaat yang pertama dibaca apa? Syabismar rabbikal ala, iya kan? Rakaat yang kedua dibaca apa? Qulial kafirun. Ini qulial kafirun sebelum atau sesudah syabismar rabbikal ala? Sesudah, iya kan? Walaupun itu sesudahnya jauh kan gitu kan? Kemudian rakaat yang ketiga yang dibaca apa? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu setelah surah al-kafirun al atau sebelum? Sesudahnya. Maka yang tidak boleh adalah apa? Kita membaca misalnya Nabi Sallam Kobliyah Subuh. Kobliyah Subuh yang dibaca apa? Pada rakat yang pertama Kulial Qul, Kafirun. Kemudian rakat yang kedua Kuluarlahu Ahad. Boleh tak dibaca Kuluarlahu Ahad dulu baru Surah Kafirun? Tidak boleh. Ia ya kan. Anda mau contoh siapa? Ia ya kan. Kita mau mencontoh siapa? Kalau kita membaca rakat yang pertama Kuluarlahu Ahad, rakat yang kedua anda membaca Kulial Kafirun. Jangan, ya karena contohnya Nabi saw. Rasulullah membaca Quliyah al kafirun, setelah itu baru kulal lahu ahad. Nah, jadi tidak boleh kita me, apa namanya membaca ayat itu sayana kita sendiri nggak boleh. Jangan. Ya Tetap adalah apa? Sunnahnya itu adalah ayat yang surah yang selanjutnya. Kalau anda membaca rakaat yang pertama kulal Zubir bin Nas, kulal Zubir Nas. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua tuh baca apa? Al Fatihah. Ah? Ha? Apa yang baca? Ya. ya paling tidak nas lagi. Ya kan? Tidak boleh anda membaca. Kula'udzubirabin nas. Maliki nas setelah itu rakat yang kedua. Kula'udzubirabin falak. Itu namanya mundur. Ya kan? Mundur. Tidak boleh. Kalau anda membaca memang rakat yang pertama. Kula'udzubirabin nas. Ya maka rakat yang kedua. Kula'udzubirabin nas. Ya. Ini adalah apa? Ini adalah yang termasuk. Yang sunnah. Yang berikutnya adalah apa? yang berikut setelah membaca surah, nah membaca surah dari Al-Qur'an, nah tentunya apa kalau wa ya wa fil qirati lailan dan sunahnya ketika malam hari itu dijaharkan. Semua salat malam itu sunahnya dijaharkan. Salat malam itu kan maghrib, isya, tarawih, witir, qiamul tahajud, iya kan? Maka sunahnya semuanya dibaca apa? Jahar Nah, sunahnya dibaca jahr. Adapun salat di siang hari semua solat yang di siang hari sunahnya dibaca, sir, dibaca pelan. Solat apa yang di siang hari? Solat duhur, solat asar, solat duha, ya kan? Solat apa saja semua. Yang solat yang di pagi hari. Ya kan? Kita katakan dia mau di pagi hari dia mau, misalnya solat taubat, mau dia solat tasbih, mau dia solat ini, mau dia kerjakan solat taubat, solat hajat, ya kan? Kalau memang itu apa namanya, nah, dia pengen solat, ya sudah kita katakan disirkan. Itu dibaca sir. Adapun para ulama, sebagian dari ulama menyatakan kalau sholat jenazah, ada sebagian dari ulama menyatakan sholat jenazah itu dibaca jahhar ketika malam hari, ketika dia mensolatih jenazah di malam hari dia jaharkan, ketika dia sholat jenazah di pagi hari dia sirkan. Nah, walaupun pendapat yang kuat bahwa sholat jenazah itu dibaca sir. Adapun dibaca jahhar, dibaca jahhar hanya untuk mengajari kepada umat bahwa bacaan sholat jenazah itu adalah ini, ini dan itu. Jadi kalau memang niatnya untuk mengajari umat, kalian pengen ngajari uh, jamaah bahwa bacaan sholat jenazah itu anda berjaharkan, anda jaharkan kalau memang niatnya untuk mengajari. Tafsih ini dibaca uh, kecuali yang siang hari yang dibaca jahar apa? Ada ada berapa sholat yang sunahnya dibaca jahar? Yang pertama sholat id, ed, idayin, dua hari raya Sholat Hari uh, Idul Fitri dan Hari Idul Adha. Kemudian yang kedua sholat jumat Sholat jumat itu dijaharkan. Kemudian sholat yang ketiga sholat Gerhana, Khusuf. Gerhana Matahari ya, bukan gerhana bulan. Ya, kan? Karena yang siang hari kita bicara ya kan. Nah, kalau gerhana bulan ya malam hari. gerhana matahari. Yang apa namanya sunnahnya dibaca jahar. Kemudian yang keempat sholat Istiqoroh, solat minta hujan, solat apa lagi? Ha? Ada lagi solat yang sunahnya dibaca jahar? Ha? Tidak ada lagi, ya kan? Tidak ada lagi. Ada pun solat eh, apa namanya solat istiqoroh, sunahnya dibaca jahar atau tidak? Ha? Dibaca. Ha? Para ulama ada yang mengatakan kalau itu di malam hari sunahnya dijaharkan kalau itu di siang hari ya sunahnya disyirkkan. Itu adalah apa? salat. Demikian juga salat pengantin baru. Salat pengantin baru. Kalau salatnya pengantin baru salatnya di siang hari, ya sunahnya sir. Kalau salatnya di malam hari, ya dijaharkan. Nah, dijaharkan. Dengan membaca rakaat yang pertama, kulial kafirun, rakaat yang kedua lahu ahad. Ini untuk eh, apa namanya? salat. Setelah setelah membaca surah, summa yukabbiru liruku, kemudian takbir untuk ruku. Takbir ini termasuk apa? Hukumnya apa takbir ketika ruku? Wajib. Namanya takbir apa? Takbir intikal Namanya takbir in intiqal. Adapun ruku sendiri adalah termasuk rukun. Ruku termasuk rukun. Adapun yang wajib yang pertama adalah takbir. Ruku dan termasuk rukun, yang wajib takbir. Yang wajib yang kedua ketika ruku Membaca doa ruku Membaca doa ha, ruku Apa doa ruku? Ha, Subhanakallahumma rabbana Wabihamdika Allahumma ghafirli Ini bacaan doa ha, ruku Ini yang termasuk yang wajib Artinya membaca doa ruku termasuk wajib Termasuk wajib Kalau sengaja meninggalkan doa ruku Maka Sengaja maka tidak sa solatnya. Nah, tidak sah, solatnya kalau sengaja dia meninggalkan. Ada pun yang sunnah, yang sunnah ketika ruko yang pertama, di situ wayad alayadahi alaruk batehi meletakkan kedua tangan di atas kedua lututnya. Jadi tangan ini maksudnya dari dari awal kita sebutkan tangan ini ya, ini meletakkan, ini diletakkan di atas eh, tangan kanan diletakkan di atas lutut yang kanan, tangan kiri diletakkan di atas lutut yang kiri, jangan disilang. Meletakkan tangan kanan dan tidak disukai, tidak boleh meletakkan tangan ini di atas paha ataupun di atas betis. Tidak boleh, sebagaimana hadis dari Aisyiyah radhiyallahu taalaanha. Jadi Rasulullah SAW melarang, melarang ayus hisraasahu walam yusawibhu. Jadi tidak boleh kita apa, tangan kita di atas paha kemudian tangan kita di atas betis. Jadi hendaknya sunahnya tangan ini diletakkan di atas, di atas kedua lututnya. Jadi kedua tangan itu diletakkan di atas kedua lututnya. Kemudian yang sunnah yang berikutnya adalah apa? Wajah alurah sahuhiyalatohri. Kepalanya itu sejajar dengan punggungnya. Kepala sejajar dengan punggungnya. Ketika rukuh kepala ini sejajar dengan punggungnya. Kalau kepalanya diangkat berarti apa? Berarti kan kepalanya tidak sejajar. Jadi jangan ditundukkan kepalanya. Sejajar dengan Kepala ini sejajar dengan uh, pun, uh, punggungnya, nah, itu sejajar dengan punggung. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah apa? Mengucapkan tiga kali ketika Subhana Rabbi Ladin. Subhana Rabbi Ladin diucapkan tiga kali, yang tiga kalinya adalah termasuk apa? Sunnah, iya kan? Kemudian sunnah yang berikutnya apa? Ketika soal ruku adalah membaca macam-macamnya. Oh, misalnya salat tasar ketika ruku Subhana Rabbi Ladin. Ketika salat magrib, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Ketika salat isya, subhanarabbil azim. Ya kan? Kemudian ketika salat subuh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Artinya mengucapkan semuanya. Jadi jangan subhanarabbil azim sampai mati. Jangan juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli sampai mati. Kenapa? Karena kita katakan betul dia bukan berarti kita menyalahkan tidak. Dia betul membaca sunnahnya, membaca sunnahnya doa ini, tetapi ada sunnah-sunnah yang lain yang dia tinggalkan. Ya, kalau bisa digabungkan semua sunnah ini, ya kita gabungkan. Yang tidak boleh itu memang membaca dua-duanya. Subhana robbil alamin, Subhana robbil alamin, Subhana robbil alamin, Subhana kalau Allah maroban wabiham itu jangan. Itu ketika ruku. Kemudian eh, ketika ruku, pandangan mata itu kemana? Hah? Kalau ke tempat sujud berarti kepalanya didongakkan. Iya kan? Kepalanya diangkat. Padahal kepala itu sejajar dengan ha punggung. Berarti apa? Pandangan mata ini, pandangan mata itu kan cuma ada pada 5 tempat ya. Pandangan mata ini cuma 5 tempat. Artinya yang dibolehkan memandang itu hanya 5 ini. Selain dari 5 ini enggak boleh. Yang pertama, pandangan mata itu ke mana? Tempat sujud, nah, tempat sujud. Yang kedua, di mana mata ini ketika sholat? Yang kedua, ketika mengisyaratkan jari telunjuk, ketika tahiyat, ketika tahiyat dia melihat tangannya, jari telunjuknya, ya kan? Mau digerakkan atau tidak ya? Yang ketiga, di mana tempat pandangan mata? Yang ketiga, ah, ketika ruku di mana? Di kaki. Kemudian yang keempat, di mana pandangan mata yang keempat? yang boleh ha? ke imam ke imam jadi mamomnya di sini melihatnya imam oh imamnya sujud ketika membaca ayat saljedah dia sujud ya kita sujud artinya kita melihat imam yang kelima kelima ada yang tahu yang kelima ha? melihat ka'bah melihat ka'bah bagi mereka yang sholat melihat ka bah. Kabah. Jadi ketika dia solat ke Ka'bah ya melihatnya Ka'bah ya kan? Walaupun dia tidak melihat imam, walaupun dia tidak melihat imam maka dia melihat Ka'bah Nah bagi mereka yang tidak melihat Ka'bah ya cukup dengan arah. Ini uh, jadi pandangan mata itu hanya lima ini. Selain dari lima itu tidak boleh, ya kan? Selain dari lima enggak boleh. Apalagi misalnya menghitung kita sanging. Wah. Satu dua tiga empat lima enam. Wah. Ya kan? Lampunya dihitung nggak boleh ngitung pandangan kanan kiri nah, itu nggak boleh ya kan apalagi lihatnya tulisan mana ini ada ayat Al Qur'an biasanya di masjid ya kan dibaca wa stai nubisobri wasolah itu nggak boleh ya kan jadi pandangan mata itu nggak boleh selain dari lima yang kita sebutkan di atas kemudian yang berikutnya adalah apa sumayar faurashuh kemudian e Ya Rasul mengangkat kepalanya dan ruku. Namanya apa? I'tidal. I'tidal termasuk apa? Rukun. Kemudian yang wajib, yang wajib ketika i'tidal yang pertama? Sami Allahu liman hamida. Ucapan Sami Allahu liman hamida itu yang wajib. Ini Sami Allahu liman hamida yang wajib untuk siapa? Untuk imam dan salat sendirian. Adapun bagi makmum itu tidak wajib. Karena yang wajib bagi makmum itu apa? Rabbana Walakalhamdu. Adapun sambil Allahulimam Hamidah bagi makmum itu tidak tidak wajib. Yang wajib bagi makmum adalah Rabbana Walakalhamdu. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Iza kala limamu, iza kala limam, sambil Allahulimam Hamidah fakulu Rabbana Walakalhamdu. Kalau imamnya mengucapkan sambil Allahulimam Hamidah maka ucapkanlah kalian semuanya Rabbana Walakalhamdu. Tapi itu yang wajib. Adapun yang sunnah yang sunnah ketika etidal, yang pertama mengangkat tangan adalah mengangkat tangan sebagaimana ketika takbiratul ihram ya kan mengangkat tangan, kemudian sunnah yang kedua adalah apa, tambahan tambahan setelah rabbana walakal hamdu, apa tambahannya? apa yang tambahannya tambahannya itu adalah sunnah seperti apa, hamdan kafiran toiban mubarakan fi milas as samawati wa milal ardi wa mil amasyikta min syai'in ini adalah termasuk tambahan ini termasuk apa? Sunnah. Tapi ini adalah, kita katakan adalah yang ee, etidal. Ada juga yang mengatakan sunnah yang berikutnya. Ini yang masalah khilaf. Kalau yang menyatakan sunnah atau tidak. Adalah apa? Bersedekap atau tidak. Karena dia mengatakan setelah bangkit dari rukuk, sunnahnya bersedekap. Ada lagi yang mengatakan sunnahnya apa? Lurus. Ini kita katakan dua khilaf yang tidak mungkin bisa dikompromikan. Kalau tidak bisa dikompromikan ya sudah, milih salah satunya sampai sampai anda meninggal dunia. Kerjakan bersedekah sampai anda meninggal, ya kan? Kalau anda mengatakan lurus ya sudah, anda kerjakan sampai itu meninggal. Jadi jangan digabungkan hari ini bersedekah, besok lurus, besok bersedekah, besok lurus lagi. Ini orang orang plinplang ini, ini orang bingung. Ah, bu, bukan saja orang bingung, tapi dia termasuk orang yang paling pinter sedunia. Iya kan? Kenapa? Karena cuma ada dua pendapat, ada dua pendapat bersedekap atau tidak. Kok memilih yang ketiga? Dia kan ketiga berarti dia lebih pintar daripada dua yang tadi. Iya kan? Karena dia mengatakan hari ini saya bersedekap, besok saya lurus, besok bersedekap. Berarti kan dia lebih pintar daripada dua pendapat sebelumnya. Iya kan? Nah, dia seolah-olah paling pintar sedunia. Ini juga tidak boleh. Ini juga adalah termasuk yang tidak. Ah, tidak boleh. Ya sudah milih salah satu. Nah, dua pendapat mana yang dia merasa kuat. Dan itu tidak perlu diperdebatkan. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Kemudian eh, sujud. Sujud. Sujud termasuk apa? Rukun. Sujud adalah termasuk rukun. Yang wajib ketika sujud, yang wajib ketika sujud yang pertama adalah takbir. Ketika sujud kan takbir, Allahu akbar sujud. Takbir apa namanya? Intiqal dan ini hukumnya adalah wajib. Yang wajib yang kedua, ketika sujud, sujud pada tujuh anggota badan. Sujud pada tujuh anggota badan. Yang pertama adalah jidat dengan hidung jadi satu, dahi dengan hidung jadi satu, kemudian kedua tangan, kedua lutut dan jari-jemari kaki. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas, radhiyallahu taalaanhu ma'umir tuan Nabi sudahlah sabati Saya diperintahkan sujud pada tujuh anggota badan. Al jabha wa ashar biya dihilan fihijabha, dahi, kemudian Nabi saw mengisyaratkan hidungnya juga bahkan dalam riwayat yang lain barang siapa yang menempelkan jidatnya tidak mau menempelkan hidungnya maka fala salatu maka dianggap tidak ada salat baginya kenapa karena hidung ini termasuk dahi Itu adalah dihitung satu kemudian uh, wa yadaihi, kedua tangannya warbatayi dan kedua lututnya wa dan jari jemari wa jari jemari kaki hadis riwayat bukhari muslim kemudian yang wajib yang ketiga Ketika sujud adalah apa membaca doa sujud. Apa doa sujud? Ah, apa doa sujud? Ada berapa macam doa sujud ya? Doa sujud yang pertama subhanarabbiyal a'la. Itu yang doa sujud. Kemudian yang kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Kemudian bacaan doa sujud yang ketiga sajadawajhiyal ladzi Halakahu wa sakasama wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, dalam riwayat yang lain, "Watabarakalahu asanul falikin". Kemudian bacaan doa sujud yang berikutnya adalah "Allahu mahtutani biha wisra", "Waktu libiha ajra", "Wajalhali endakar dahara". Ini adalah bacaan-bacaan nah, ketika uh, sujud. Maka sunnahnya adalah apa? Kita membaca masing-masing. Terkadang ini, terkadang itu, terkadang apa namanya? Uh, yang jelas membaca doa sujud adalah wajib. Adapun macam-macamnya itu adalah termasuk yang sunnah. Adapun yang sunnah yang berikutnya adalah apa? Mengucapkan tiga kali Subhana Rabbi Lala al diucapkan sebanyak tiga kali. Kemudian sunnah yang berikutnya ketika sujud apa? Memperbanyak doa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Atfi ruat doa fi at sujud. Perbanyaklah kalian berdoa ketika sedang sujud. Perbanyaklah doa. Silakan anda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika anda sedang sujud yang tidak boleh adalah mengkhususkan uh, doa itu pada sujud yang terakhir itu tidak boleh dan itu termasuk bid'ah ah. tidak ada khilaf diantara para ulama kalau mengkhususkan semua bentuk peribadatan tata cara yang pengkhususan itu adalah haram hukumnya dia mengkhususkan baca doa pada sujud yang terakhir sujud yang terakhir dari rakaat yang terakhir maka ini adalah termasuk bid'ah ah. kalau dia sengaja kalau dia mau apa namanya, adapun bukan kesengajaan maka itu adalah boleh. Yang tidak boleh adalah uh, suju, apa, memperlama sujudnya pada tahiyat yang terakhir atau sujud yang terakhir itu nggak boleh. Tapi ini adalah apa? Kemudian yang berikutnya adalah apa? Uh, Tapi yang sunnah ketika sujud juga, yang sunnah ketika sujud adalah apa? Yang sunnah adalah sikunya diangkat. Ketika sujud, yang sunnah adalah sikunya di angkat kalau laki-laki sikunya diangkat diangkat itu sampai di tinggi ya nah, kalau perempuan tidak kalau perempuan sikunya di, diletakkan di buah dadanya di, di apa namanya di di, apa, di dadanya nah, itu kalau perempuan kalau laki-laki nah, adalah di, diangkat kemudian sunnah yang berikutnya ketika sujud adalah bang Sunnah yang berikutnya ketika sujud adalah tumitnya itu dirapatkan, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiallahu taala. Kedua tumitnya dirapatkan, tidak dijauhkan kedua tumitnya ketika sedang sujud. Justru yang sunnah itu adalah ketika sujud apa namanya uh, kedua tumitnya itu dirapatkan, sebagaimana hadis dari Aisyah. Karena saya pernah fakat tu Nabi saw di salatin lain, fil lain. Saya pernah kehilangan Nabi saw di malam hari. Saya meraba-raba, kata Aisyah. Nah, kemudian apa? Saya memegang. Kedua tumit Nabi SAW itu rapat sementara beliau dalam kondisi sholat. Ini menunjukkan bahwa apa? Termasuk yang yang sunnah. Ini eh, yang sunnah ketika sujud. Yang berikutnya adalah apa? Sujud yang kedua. Sujud yang kedua termasuk apa? Rukun sama dengan sujud yang pertama. Sama dengan sujud yang pertama. Jadi artinya perlakuan sujud yang kedua sama dengan sujud yang pertama. Setelah itu, eh, sebelum dua sujud ada namanya apa? Duduk diantara dua sujud. Duduk diantara dua sujud termasuk apa? Rukun. Apa yang wajib ketika duduk diantara dua sujud? Yang pertama, takbir. Ya kan? Karena bangkit dari sujud, ya kan? Kedua, bangkit dari sujud, Allah Akbar. Berarti duduk. Nah, takbir itu termasuk apa? Yang wajib. Yang wajib yang kedua ketika, yang wajib yang kedua ketika duduk diantara dua sujud adalah membaca doa membaca doa duduk diantara dua sujud, apa doanya? Rabbi gefilli, Rabbi iya kan? atau Allahumma warhamni Allahumma gefilli, warhamni wahdini, warsukni wajaburni wa'afini jadi Rabbi warhamni, wahdini warsukni, wajaburni wa'afini ini adalah termasuk Doa eh, duduk diantara dua sujud, yang wajib, nah, yang berdua. Kemudian yang sunnah, yang sunnah ketika duduk diantara dua sujud, yang pertama, sunnahnya adalah apa? Yang pertama, duduknya istiros, duduknya istiros, duduknya istiros, istiros itu bagaimana? Duduk, duduk istiros, adalah apa? Kaki kiri dibentangkan, kemudian duduk diatasnya, kemudian kaki kanan ditegakkan. Ini namanya duduk iftirros nah, atau dikenal duduk tahiyat awal ya kan atau duduk diantara dua sujud dan duduk iftirros ini tempatnya ada berapa ada tiga ada tiga tempatnya duduk iftirros yang pertama duduk diantara dua sujud yang kedua duduk tahiyat awal dan yang ketiga duduk iftirros pada solat yang hanya punya satu tahiyat ya, nah. semua solat yang punya satu tahiyat duduknya apa iftirros misalnya solat tahiyatul masjid Sholat Koblia, Badia, ya kan? Sholat witir Sholat apa lagi Tarawih, Sholat Istisqo, Sholat jumat, Sholat Qasuf, ya kan? Semuanya adalah pas Sholat yang memiliki satu tahiyat duduknya adalah iftiras. Jadi iftiras itu hanya pada tiga tempat ini, hanya pada tiga. Kemudian sunnah yang kedua, sunnah yang kedua ketika duduk diantara dua sujud adalah duduk ekah, duduk ek Ika' itu termasuk sunnah. Bagaimana duduk Ika' a? adalah duduk nah, kedua kaki ditegakkan, kaki kiri dan kanan ditegakkan, kemudian duduk di atas keduanya. Dan duduk ini hanya berlaku di antara duduk di antara dua sudut. Selain itu tidak boleh, duduk tahiyat tidak boleh duduk Ika'. A. Haram hukumnya duduk Ika' itu pada tahiyat, itu tidak boleh. Karena tidak ada satu pun dalil. Beramal dengan tanpa dalil maka amalan itu pasti tertolak. Kita katakan adalah apa? Nah, yang sunnah duduk IKA ah itu hanya berlaku Duduk diantara dua sujud Kemudian sunnah yang berikutnya ketika duduk IKA ah, ada apa? Uh, Duduk diantara dua sujud Yang sunnah adalah kaki tangan kanan Tangan kiri diletakkan di paha Kiri Tangan kanan diletakkan di Betis kanan eh di apa? Lutut kanan Afwan, nah, Jadi tangan kanan diletakkan di atas Lutut Tangan kiri diletakkan di paha kanan Nah, di paha kiri, tangan kiri diletakkan di paha kiri, tangan kanan diletakkan di lutut, di lutut kanan. Tapi itu adalah yang asona. Ah, Kemudian yang berikutnya adalah apa? Ah, yang berikutnya adalah artinya bangkit pada rakat yang kedua. Nah, ketika bangkit pada rakat yang kedua. Itu adalah apa? E... Cuma di sini ada yang saya kelupakan, yaitu ketika memang ada yang mengatakan sunnahnya masalah kilap diantara para ulama ketika sujud, ketika sujud itu ada khilafnya di mana? Meletakkan lutut dulu, baru kemudian tangan atau tangan dulu, baru kemudian lutut. Jadi yang sunnah kalau dalam ini masalah khilaf karena ulama fikih, ulama fikih kebanyakan mengikuti apa? Lutut, namanya sujud sujud itu kan dari bawah sampai ke atas. Iya kan? Sujud itu kan dari bawah. Dari bawah itu maksudnya kaki, lutut, tangan, baru baru apa? dahi, iya kan? Berarti dari bawah hitungannya. Bawah kaki dulu kan? Karena kaki sudah di bawah. Kan tidak mungkin kakinya di atas kan gitu. Kaki sudah berdiri kemudian yang turun ke mana? Lutut, lutut dulu baru kemudian tangan, itu urutannya. Nah, kalau apa namanya kalau kepala duluan namanya bukan bukan sujud nyunsep ya kan. Jadi bukan apa namanya? Jadi ada istilah-istilah ya kan enggak bisa di apa? Maka apa namanya? Tapi ulama yang lain mengatakan enggak tangan dulu. Wal yadaihi qabla rukbatayhi. Tangan dulu baru kemudian kedua lutut. Hilafnya ini kan tidak mungkin bisa digabungkan. Kenapa? Karena ini masalah apa namanya? ee uh, mereka kan sama-sama berdalil dengan apa? Nah Rasulullah SAW ayah berukakam ayah berukul bair. Rasulullah kan melarang duduk sebagaimana duduknya onta. Onta itu kalau duduk di mana? Ya kan Kan bingung ya kan? Onta kalau duduk di mana? Onta ha? kan duduknya kan kan tidak mungkin yang, eh taid, kita mau bilang apa? Yang kaki yang belakang. Tangan yang di depan lah. Ya kan? Karena ini juga kan semuanya kaki ya kan? Karena memang kita harus sepakat dulu, kalau yang depan itu tangan, yang di belakang itu adalah kaki. Nah kalau ulama fikih kan, itu kan jangan seperti onta, onta itu apa? Tangannya duluan. Iya kan? Tangannya duluan, maksudnya yang di depan duluan kan sudah, namanya sudah tangan. Kan tidak mungkin ontanya gini duluan ya kan? Kan katanya diangkat dulu kan enggak, kan dia sudah, apa namanya tangannya sudah di lantai duluan. Baru kemudian apa lututnya. Jangan seperti onta. Tangan dulu baru kemudian lutut. Karena onta itu kan di depannya kan sudah begini. Baru kemudian lututnya. Ininya maksudnya sikunya diturunkan. Itu adalah apa? Itu onta. Nah, maka jangan seperti onta. Jadi tangan dulu baru lutut. Nah, maksudnya apa? Selisih seperti binatang. Berarti apa? Lutut dulu baru kemudian tangan. Nah, cuma syalbani si mengatakan enggak. Karena itu ada riwayat. Dalilnya apa? Wal yadaihi qabla rukbatayhi, letakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Jadi kita tidak bicara tentang apa namanya untanya tapi kita bicara ah, dalil yang menetapkan bahwa tangan dulu baru kemudian kedua lututnya. Wallahu taala a'lam. Baik, right, yang berikutnya adalah apa? Eh uh, tahiyat awal. Tahiyat awal termasuk apa? Wajib. Kenapa kewajib? Karena itu pernah Nabi Sosale meninggalkan dan diganti dengan sujud ashawi. As Karena perbedaan rukun dengan wajib itu di mana? Perbedaannya persamaan rukun dengan wajib. Apa persamaan rukun dengan wajib? Satu, sama, sama-sama wajib. Rukun dengan wajib sama-sama wajib, iya kan? Rukun termasuk wajib, wajib juga termasuk wajib, iya kan? Persamannya. Persamaan yang kedua apa? Sama-sama di dalam sholat, iya enggak? Rukun dengan wajib sama-sama di dalam Sholat. Yang ketiga persamanya apa? Rukun dan wajib sama-sama membatalkan jika dilakukan dengan sengaja. Sama-sama batal sholatnya jika ditinggalkan dengan sengaja. Misalnya sengaja meninggalkan rukun. Sengaja meninggalkan al-fatihah. Sanggah sholatnya? Tidak. Sengaja meninggalkan tahiyah tawal. Sanggah sholatnya? Tidak. Sama-sama membatalkan. Itu persamaan antara apa? Rukun dengan wajib. Perbedaannya rukun dengan wajib di mana? Satu sama satu apa? Ah perbedaannya ketika tidak sengaja. Kalau tidak sengaja maka eh, kalau rukun tidak sengaja batal. Iya kan? Kalau rukun tidak sengaja tetap batal. Misalnya tidak sengaja nah, dia meninggalkan sujud yang kedua lupa sengaja lupa ya bukan sengaja berarti kan lupa sujud yang kedua maka apa? Kalau sujud yang kedua kan rukun, iya kan? Maka apa? Itu kan harus diganti. Itu kan berarti batal, nah, iya kan? Batal rakaat yang dia tidak sujud yang kedua. Tapi kalau wajib, tidak apa. apa Artinya tidak tidak membatalkan. Perbedaan yang kedua, kalau sujud sah, kalau rukun itu harus diganti. Harus diganti. Tapi kalau e, meninggalkan wajib bukan kesengajaan, diganti dengan sujud sahwi itu perbedaan antara rukun dengan wajib. Jadi tahiyat tawal termasuk apa? Wajib. Apa yang yang wajib yang kedua ketika tahiyat tawal? Membaca doa tahiyat tawal, membaca doa tasyahhud. Membaca doa tasyahhud. Kemudian yang sunnah. yang sunnah ketika tahiyat tawal yang pertama adalah duduk iftirash. Nah, duduknya apa? Iftirash. Dan hanya duduk ini yang sunnah. Kemudian Uh, yang sunnah yang berikutnya, ketika tahiyat awal adalah apa? Membaca doa tahiyat yang diajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Kan lafadz tahiyat, lafadz tahiyat itu sebenarnya ada berapa? Ada 6 Lafadz tahiyat itu ada 6 macam. Nah, antum bisa lihat dalam sifat sholat Nabi Syalbani, ya kan? Antum uh, punya PR lah. Antum baca sifat sholat Nabi Syalbani. Nah, di akhir, di akhir bukunya itu. Sifat sholat nabi menyebutkan bahwa lafad tahiyat itu ada... Ada berapa? Ada enam macam. Macam-macamnya untuk baca sendiri. Kan? Di sifat sholat nabi. Nah, ada tahiyat yang diajarkan oleh nabi kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Yang sering kita pakai. Kemudian yang kedua adalah lafad tahiyat yang diajarkan oleh nabi kepada Aisyah. Ada lafad tahiyat yang diajarkan nabi kepada Umar. Ada lafad tahiyat yang diajarkan kepada Abdullah ibnu Umar. Ada lafad tahiyat yang diajarkan kepada Abdullah ibn Abbas. Dan yang keenam adalah Lafat Tahiyat yang diajarkan kepada Abu Musa Al-Ashari. Tapi yang utama, yang Abdur adalah Lafat Tahiyat yang diajarkan kepada siapa? Abdullah Raib bin Mas'ud. Kenapa? Karena Lafat eh, dalam Fiqi itu kan ada istilah eh, apa namanya bab yang paling sohe dan paling sempurna. Dalam bab yang paling sohe dan paling sempurna dalam Bab Tahiyat itu adalah Hadit dari Abdullah Raib bin Mas'ud. Iya. Bagaimana lafadz tahiyat Abdurrahman Mas'ud? adalah yang ada di buku? Apa itu? Ha, At-tahiyatu lillahi was-salawatu nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa Ini adalah tahiyat yang yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala Tipe ini uh, dan yang sunnah artinya apa? Ya macam-macamnya. Terkadang ketika kita membaca tahiyat ini nanti uh, pada sholat yang berikutnya tahiyat uh, Aisyah, nanti tahiyatnya Abdullah bin Abbas, nanti tahiyatnya Umar, nanti tahiyatnya Abdullah bin Umar, nanti tahiyatnya Abu Musa al Ashari. Tipe yang berikutnya adalah apa? Ah, uh, yang berikutnya adalah Kemudian yang yang wajib ketika tahiyat awal itu juga adalah apa? Yang wajib juga adalah apa? Uh, takbir. Artinya ketika tahiyat awal itu adalah takbir. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir termasuk apa? Rukun. Yang wajib ketika tahiyat akhir? Ah, uh, yang wajib. Adalah apa? Membaca doa tahiyat, iya kan? Membaca lafad tahiyat. Kemudian wajib yang apa namanya? Yang wajib kedua berikutnya adalah takbir. Takbir ketika tahiyat terakhir. Itu adalah yang wajib. Adapun yang termasuk rukun, masuk apa Yang sunnah. Yang sunnah ketika tahiyat akhir adalah yang pertama. Uh, duduknya adalah tawar Duduknya adalah tawarruk, tawarruk itu bagaimana duduk tawarruk adalah kaki kiri dimasukkan diantara paha dan betis kanan kaki kiri dimasukkan diantara paha dan betis kanan, kemudian kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas lantai ini namanya duduk tawar, tawarruk atau duduk tahiyat nah, akhir dan ini adalah sunnah kemudian sunnah yang berikutnya adalah apa yang sunnah yang berikutnya adalah mengisyaratkan jari telunjuk, ini tadi tahiyat tawarruk juga Termasuk yang sunnah. Yang sunnah adalah mengisyaratkan jari telunjuk. Dia ini bukan wajib, adalah sunnah. Sunnahnya adalah mengisyaratkan jari telunjuk. Ada pun masalah hilaf, masalah. Jadi ada ada tiga hilafnya. Ada tiga hilafnya tentang mengangkat ee, jari telunjuk. Nah, mengangkat jari telunjuk itu hilaf yang pertama, di mana letak, di mana letaknya meng, meng, mengisyaratkan jari telunjuk. Nah, pendapat yang pertama mengatakan bahwa mengisarkan jari telunjuk itu ketika awal tahiyat, ketika tahiyatu lillahi wasallam tu, tahiyat lillahi wasallam tu at-taybat, artinya mengisarkan jari telunjuk ketika awal tahiyat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan uh, mengisarkan jari telunjuk ketika syahadatein, ketika ashadu alla ilaha illallah, kerja tahiyatul lillahi wasallam tu ta tidak biasa. Tapi ketika ashadu as allahi la ilaha illallah baru mengisyaratkan jari telunjuk. Ini khilaf yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan apa? Ma mengisyaratkan jari telunjuk ketika labzul jalala. Menyebutkan labzul jalala. At-tahiyatu lillahi wa salawatu at-tayyibatu wa salamu alaika yuhan wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa lalibadillahi salihin. Ashadu as an la ilaha illallah wa ashadu as anna muhammadan rasulullah. Ya kan? Ini adalah apa mengisyaratkan jari telunjuk ketika apa? Lafzul jalalah hanya pada lafzul jalalah. Sayy Allahu taala pendapat yang kuat adalah yang pertama. Bahwa mengisyaratkan jari telunjuk itu adalah bersamaan dengan tahiyat. Bersamaan dengan ah, tahiyat. Kemudian khilaf yang kedua itu adalah apa? Khilaf yang kedua adalah menggerak-gerakkan atau tidak. Ini masalah khilaf, ini masalah digerakkan atau tidak. Ya sudah ini tidak mungkin bisa dikompromikan. Ya sudah antum memilih salah satunya saja mau menggerakkan, adapun bagaimana menggerakkan ada yang bulatan, ada yang menulis bentuk menulis, ada yang bentuknya membuat apa namanya gempa bumi itu apa namanya seismografi ya kan, menggambar ada yang apa ya modelnya terserah gimana ya kan, menggerakin jelas menggerakkan, ada yang modelnya dia bulat begini, ada yang naik turun, ada juga yang cukup dia Ujungnya saja yang bergerak, nah, itu masalah-masalah diantara mereka yang hilang. Nah, yang tidak menggerakkan juga punya dalil. Yang tidak menggerakkan juga punya dalil. Kenapa? Karena Allah Ya Syadu ala ala seton min Karena ini lebih apa? Ini ditakuti oleh syaitan Karena ini yang yang uh, seperti artinya lebih keras daripada besi. Kemudian apa? Hilaf yang ketiga itu adalah apa? Nah, ketika lapan tahiyat itu. Lafat tahiyatnya itu pakai assalamu ala nabi atau assalamu Yuhan nabi, ya kan? Kira-kira antara -kira pakainya mana assalamu ala, As ala nabi atau assalamu Yuhan nabi? Nah, ini masalah hilaf diantara para ulama, ya kan? Tapi, lafat tahiyat yang sahih yang paling afdal adalah tahiyat yang diajarkan kepada siapa? Abdullah Mas'ud. Abdullah Mas'ud menyebutkan apa? Assalamualaikum Yuhan Nabi yu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ada pun yang menyebutkan lafad Al-Tahiyat. Assalamualaikum Yuhan Nabi itu hanya satu riwayat dari A'isa. Coba Antum baca dari saya katakan tadi. Antum bandingkan lafad Tahiyat di enam. Enam lafad Tahiyat itu yang menggunakan Assalamu Assalamualaikum Yuhan Nabi itu lima riwayat. Ah, Abdul Mas'ud, Umar, Kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Syarib, yang mengucapkan Assalamu ala nabi itu hanya riwayatnya dari Aisyah. Hanya Aisyah saja yang meriwayatkan. Allahu taala, alam ini masalah hilap diantara para ulama. Kemudian rukun yang berikutnya adalah solawat kepada nabi, solawat kepada nabi dan termasuk solawat di Yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin walali Muhammad, Kamasholli talal Ibrahim, Inna kahamidu Majid, Wabarakalal Muhammad walali Muhammad, Kamabarok talal Ibrahim, Inna kahamidu Majid. Ini adalah termasuk yang rukun, karena solawat kepada Nabi rukun pada tahiyat akhir. Adapun yang wajib pada tahiyat akhir adalah membaca doa berlindung dari empat, berlindung dari empat, meminta perlindungan dari empat. Apa itu? Allahumma ini awuzubika minazali. Jahannam wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarfil kemudian salam. Salam termasuk apa? Rukun. Ya, salam ini rukun. Yang tidak ada khilaf itu adalah dua-duanya. Ke kanan dan ke kiri. Itu tidak ada khilaf kalau ah, dua-duanya itu salam. Yang ada khilaf itu adalah apa? Kalau hanya satu salam saja, yang kanan, yang kiri enggak. Nah, itu mulai apa? mah mulai ada perselisihan ada yang mengatakan dasar salatnya ada yang mengatakan sah salatnya ada mengatakan dia kurang nah karena dia mengatakan salam yang kedua itu kan sunnah bukan wajib ada yang mengatakan oh itu wajib berarti apa dia mengatakan itu rukun ada yang mengatakan eh, ini masalah khilaf tapi kalau Anda salam dua kali ada enggak khilaf nah ada enggak khilaf kalau salam dua kali tidak ada iya kan tidak ada khilaf semuanya sepakat kalau salam dua kali yang ada khilaf itu adalah salam satu satu kali. Maka apa? kita memilih salam dua kali. Kalau salam dua kali berarti apa? Ya, tidak ada khilaf. Kalau kita memilih satu salam saja, ah mulai diperselisihkan. Ada mengatakan daftar salatnya. Masa kita mau dipermasalahkan salat kita ya kan? Dengan apa namanya? Tidak sah pada dengan satu salam. Assalamualaikum, tak misalnya kanan. Assalamualaikum habis itu dah Ya kan kekiri enggak? Ini mulai ada diperselisihkan. Wallahu taala alam. E, itu Sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini ada pertanyaan kami persilakan. Tapi ada pertanyaan pekan yang lalu saya belum sempat baca. Eh, saya baca dulu sebentar. Pembagian aurat yang tadi ada tiga mukallal atau dan muhaffaq. Tapi kita sudah pem, kalau aurat itu ada tiga macam ada yang berat. Kalau yang berat itu adalah auratnya wanita dewasa. Itu berat. Adapun yang pertengahan itu adalah siapa? Aurora pertengahan itu adalah laki-laki dewasa, kemudian perempu anak perempuan yang belum balik. Nah, itu ya kan termasuk yang ketiga adalah budak perempuan. Budak perempuan. Tapi yang ringan itu hanya siapa? Hanya uh, anak laki-laki yang belum balik. Tapi itu uh, Aurora. Kemudian yang kedua pertanyaan yang kedua, kalau pakai cara korsa atau jaket fakultasnya misalnya kedokteran atau jaket UGM itu termasuk pakaian kesombongan atau tidak. Itu menunjukkan pakaian kesombongan atau tidak kalau memang dia kesombongan. Ya kan. Wah, ini saya kan orang UGM ini. Wah, ini Lihat jaket saya ya kan. Bahkan kartu mahasiswanya dikeluarkan terus. Ya kan? Taruh di di depan kemudian dia sujud, pura-pura sujud supaya jatuh, jacket. apa kartu mahasiswanya biar dilihat oleh orang lain kalau dia mahasiswa UGM. Ini termasuk riyad dan ini termasuk haram hukumnya dengan pakaian seperti ini. Kalau dalam rangka untuk ujuk dengan pakaian itu berbangga dengan pakaian itu maka itu adalah haram. Dia pergi ke misalnya Studi banding ke Bali, wah ini lihat jaketnya dipasang kemana-mana, pantai Kutu, pantai Sanur, pantai mana dia dia pasang ini saya ini nggak boleh, ya kan. Maupun jaket apapun itu nggak boleh kalau untuk misalnya dalam rangka kesombongan. Ta'ala. Di Masjidil Haram itu apa namanya? Ada kuburan, tidak ada kuburan Nabi Ibrahim. Nah, kalau di Masjidil Haram tidak ada kuburan. Yang ada adalah tidak ada kuburan Nabi Ibrahim. Yang ada itu adalah telapak kakinya. Jadi makam Ibrahim itu bukan makam, bukan kuburan, makom. Itu yang sholat di belakang makam Ibrahim itu bukan kuburan namanya. Itu tempat berpijanya ketika me, me, me, apa namanya? Uh, membangun Ka'bah iya kan? Itu salah kaprah ya kan? Salah kaprah orang lumrah, iya kan? Tapi pertanyaan yang berikutnya, apakah solat sunnah rawatib juga dijaharkan uh, ketika malam hari? Tak? Kalau solat sunnah Koblia dan Ba'diah, itu sunnahnya adalah dibaca, syir bukan dibaca, jahharulahutalaalum. Kemudian yang berikutnya, uh, apakah ibu yang melak? terlambat sholat karena menemani anaknya yang masih kecil termasuk ada eh, hambatan artinya terhitung penghalang atau tidak kalau ibu yang yang jelas bahwa kalau dia apa namanya kalau dia dengan alasan mengatakan bahwa anaknya masih kecil kemudian memperlambat sholatnya itu nggak bisa karena anak kecil itu kita katakan itu akan nah, akan terhitung kalau dia sengaja meninggalkan sholat kalau sampai sampai apa namanya meninggalkan sholat kita katakan kalau misalnya anaknya lagi nangis ya digendong kalau tidak ya diletakkan di tetap sholat pada pada waktunya kalau pakaian yang najis misalnya jam tangan kulit buaya dan dilepas ketika akan sholat apakah tidak apa-apa ya apa-apa bukan kok bilang gak apa-apa pakai kulit kok kulit buaya kok bilang gak apa-apa ya kan kulit sepatu dari kulit buaya kok gak apa-apa ya apa-apa namanya ya kan karena itu najis ya kan? di luar sholat atau di dalam sholat gak boleh itu tidak tidak dibolehkan. Kalau di dalam di dalam solat ya tidak sa solatnya karena ngantongi jangan apa najis. Dompetnya dari kulit buaya, ya kan sepatunya dari kulit ular, ikat pinggangnya dari kulit ular, ya kan rompinya dari kulit beruang, ya kan pc-nya dari kulit harimau. Mana yang mau diterima solatnya? Ya kan? Apa namanya? Kalau pakaian kalau pakaian yang ada tulisan atau gambar ditutupi dengan pakaian lain. Nah, apa masih tidak boleh, ya boleh kalau sudah ditutupi namanya gambar itu apa kata Nabi S.A.W asuratu raksun nah, gambar itu adalah kepala, ketika kepalanya sudah dipotong, ya sudah, berarti yang lain boleh, misalnya badannya ton gak ada masalah, ya kan, kepalanya sudah atau ditutupi dengan kain, di apa namanya, ya boleh ya kan? tapi kalau gambarnya kepalanya hanya leap, bukan badannya ya gak boleh, reok hanya gambar kepalanya juga gak boleh karena itu gambar seton, ya kan jadi pakaian-pakaian yang ada tulisan kesirikan juga gak boleh. Misalnya tulisannya Sanghyang seri. Ya kan? Dewi seri itu gak boleh dipakai. Pakaian yang seperti itu. Apabila sholat berjamaah bersama imam. Nah, utama sudah selesai kemudian. Selang beberapa waktu membuat uh, jamaah sholat baru. Apakah uh, tetap dihitung sholat di dalam waktu. Kalau sholatnya masih dalam waktu iya. Tapi kalau sholat berjamaah bersama imam tidak dapat pahala. Karena tidak ada imam. Karena kita sholat berjamaah bersama imam yang asli itu akan mendapatkan pahala yang sempurna. Beda dengan sholat berjamaah yang dia tidak... apa namanya, dia sholat ber, Tetap dia mendapatkan pahala sholat berjamaah tapi tidak sama dengan ketika sholat berjamaah bersama imam yang asli. Bagaimana jika sholat wajib tidak menghadap kiblat? Karena sedang di kereta dan tidak memungkinkan. Jadi kita katakan uh, empat orang, ada empat orang yang boleh tidak menghadap arakiblat dan tetap sah solatnya. Siapa empat orang itu? Yang pertama orang yang lupa, yang kedua orang eh, lima. Tapi kita ambil lima. Yang pertama orang yang lupa arakiblat, yang kedua orang yang tidak tahu arakiblat, yang ketiga solat sunnah di atas kendaraan. Kalau solat sunnah di atas kendaraan boleh tidak menghadap arakiblat mutlak. Ya kan? Kemudian yang keempat, yang keempat adalah apa? Ah uh, salat dalam menghadap musuh. Salat ketika perang itu tidak menghadap arah kiblat. Dan yang kelima, uh, orang sakit yang tidak mampu menghadap arah kiblat, tidak ada yang mengarahkan ke kiblat, tidak ada, ini ya sudah, menghadap ke mana saja yang dia inginkan. Adapun uh, untuk salat wajib, ya kita katakan adalah apa? Kalau dia bisa menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, dihadapkan pertama kali arah kiblat. Setelahnya itu silakan. Silakan dia mengikuti arah kendaraannya. Yang jelas yang pertama saja. Misalnya kalau naik bis Misalnya ke kiri, ya sudah menghadap ke kiri dulu aja, habis itu menghadap ke Arabis, gak ada masalah. Itu di awalnya saja, menghadap para Qiblatullah Ta'ala A'lam. Kemudian yang berikutnya, saya seorang mahasiswi yang belum bekerja. Saya masih uh, mengandalkan apa namanya mengandalkan kiriman orang tua. Saya membeli baju dan ma makan dari orang tua. Orang tua mencari uang Dengan cara haram Dengan cara menjual minuman keras Apakah sholat saya tidak sah samon Nasihat ustad Tetap sah sholatnya Kenapa? Karena uang anak itu bukan haram Ingat yang haram itu adalah Orang tua dari hasil menjual minuman keras Itu haram orang tua Yang makan Adapun anggota keluarganya yang lain Itu adalah tetap halal Anaknya dikirim uang kuliah Untuk kemudian dari uang minuman keras enggak. Itu halal Karena para ulama menyatakan riba, riba saja itu haram bagi yang pelakunya. Tapi kalau riba diserahkan kepada orang lain, nah maka itu adalah halal bagi orang lain. Hukumnya itu berbeda ketika diserahkan kepada orang lain. Maka seperti misalnya ada Robin Hood. dia ya kan Robin Hood dia merampok, kalau yang merampok itu haram bagi dia yang makan. Tapi kalau dia bagi-bagi hasil rampokan itu kepada rakyat miskin kemudian dibagi-bagi, rakyat miskin adalah halal mereka karena sudah dibagi-bagi. Ya kan Uh, itu di, sudah dibagi-bagi Itu adalah halal bagi mereka dan bukan Haram Allah Ta'ala a'lam. Bolehkah kita memperpanjang uh, Doa sujud Subhanakallahumma rabbana wabiham Dikallahumma berkali-kali atau lebih dari satu kali Karena yang sunnahnya riwayat adalah satu kali Riwayatnya adalah satu Kali Adapun selebihnya adalah membaca Doa Di saat sujud bolehkah kita berdoa dengan menyebut uh, Dahulu asma'ul husna uh, Tidak ada tidak ada Tidak ada membaca apa namanya Beda dengan ketika kita sedang berdoa Berdoa di luar sholat Kalau berdoa di luar sholat itu ada adabnya Ada adabnya Tapi ketika sedang sholat Ketika sedang sholat sujud dia langsung berdoa Allahumma Allahumma gfili zunubi Iya kan Atau kita mengatakan Allahumma rzukni Allahumma Pokoknya apa yang anda minta Dengan bahasa apa yang anda inginkan Ketika anda berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian apakah membaca surah setelah al fatih harus berurutan pada solat yang berdekatan? Tidak, tidak harus berdekatan. Jadi misalnya 51, 50, 51 boleh 50 setelahnya 53, 55 atau 60 atau 80 boleh. Tidak mesti harus berurutan, tidak harus. Yang jelas sunnahnya itu sesudahnya, sesudahnya itu tidak tidak kita katakan langsung jatuh setelah setelahnya. Bolehkah bacaan sambil Liman Iman Hamida? diganti dengan Allahu Akbar, la tidak bisa. Jadi ketika ketika bangkit dari ruku Allahu Akbar. Nah, itu enggak boleh diganti. Sama Allahu liman habidan enggak boleh diganti dengan takbir. Tidak boleh karena takbir itu hanya ada pada uh, apa namanya yang kita sebutkan tadi wallahu taala a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah apakah ada perbedaan antara tata cara sholat bagi wanita dengan tata cara Selama tidak ada dalil. Maka begini. Apa yang ditetapkan tata cara itu untuk laki-laki. Maka ditetapkan juga untuk wanita. Selama, uh, kalau ada dalil yang menyatakan tata cara itu khusus untuk wanita Baru kita mengatakan itu adalah khusus untuk wanita Seperti misalnya apa? Ketika sujud Ketika sujud itu tidak sama dengan laki-laki Kalau laki-laki sikunya diangkat Kalau perempuan jangan sikunya diangkat Karena kalau laki-laki kelihatan ketianya tidak ada masalah Kalau perempuan kelihatan ketianya bermasalah ya, Ini apa namanya? Karena kalau wanita kelihatan ketianya itu tidak sah Karena itu aurat. Karena kalau laki-laki kan terlihat terlihatnya kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat putih ketiaknya ketika sedang nah beliau sujud. Maka ada selama ada dalil secara khusus untuk wanita ya kita katakan itu adalah untuk nah wanita tidak boleh kita uh, seperti contohnya apa? Soft wanita ketika berjamaah itu adalah apa? Di tengah, iya kan? Itu secara khusus bahwa wanita itu kalau imamnya berdirinya di mana? Di tengah. Kalau laki-laki di depan. Itu bedanya wanita dengan laki-laki. Ketika solat mumfarih maghrib isya tahajud subuh, apakah dibaca sir atau jahhar, Ustaz? Apa ini? Ketika solat mumfarih, oh ketika solat mumfarih ya menjaharkan itu pada solat jahari ya, mensirkan pada solat siria. Ketika solat duhr asar ya sir, ketika solat maghrib isya tahajud witr ya dijaharkan. Sunahnya dijaharkan Allah taala alam. Kemudian yang berikutnya jika di kendaraan ada toiletnya ada toilet namun bau tidak bersih nah, ya kalau bau ya bau namanya toilet bau bau karbol bau ini ya kan uh, bau tapi kalau misalnya yang jelas airnya airnya bau apa tidak airnya kalau di bis itu kan toiletnya kamar mandinya airnya insyaallah apa namanya ya kita katakan air air itu adalah suci dan mensucikan. Makanya sudah kalau kita katakan apa namanya suci dan mensucikan akhirnya boleh kita pakai untuk wudhu, ya kan? jadi baunya dalam arti uh, jadi uh, jangan bukan apa namanya bukan uh, jangan tayamum ketika di situ ada air nggak boleh tayamum ketika ada air kecuali di pesawat di pesawat nggak boleh pakai air ya sudah kita katakan adalah tayamum. Musa jual beli gambar apa ini gambar siluet atau man uh, huh? oh siluet uh, siluet siluet atau manusia tidak tidak uh, bermata dan wajah uh, dan wajah tidak bermata dan berwajah boleh apa tidak artinya gambar uh, apa namanya uh, kb misalnya kan gambarnya anak, dua anak tidak ada wajahnya tidak ada uh, itu siluet itu adalah boleh kalau seperti kane itu bukan dihitung gambar hanya nah, Allah taala alam itu tidak dihitung gambar. Banyak sekali. <laughs> mengenai satu aja nanti habis itu insyaallah. Kemudian mengenai masalah membaca surah tidak urut. Bagaimana dengan sahabat yang selalu membaca surah Al-Ikhlas kemudian membaca surah lain pada salat pada saat salat? Dengan alasan sahabat tersebut menyukai, ya memang ada riwayat. Nah ini seorang komandan pasukan. Seorang komandan pasukan itu setiap rakaat yang terakhir, rakaat yang kedua, itu selalu membaca keluarlahu ahad. Keluarlahu ahad. Kemudian Rasulullah tanya, ketika ditanya kenapa anda membaca surah pada rakaat yang kedua keluarlahu ahad? Apa katakan? Apa namanya? Lianulahhat Taala yuhibbu. Kenapa? Saya suka membaca surah. So keluarlahu ahat itu pada rakaat yang kedua. Apa kata Nabi Sallam? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyukai dia, menyukai dia dalam hadis ini. Ini hadis antum bisa baca dalam Umdatul Lakhm. Nah, di Umdatul Lakhm e, riwayatnya di Bulughul Maram juga ada nah, tentang riwayat ini. Bawa apa namanya? Itu rakaat yang kedua. Adapun rakaat yang pertama ya tentunya membaca selain. Jadi tidak boleh rakaat yang pertama keluarlahu kulaubirabil falak. Kemudian rakaat yang kedua keluarlahu ahat. Para sahabat itu sahabat dia rakaat yang kedua dia selalu membaca qul ahad. Kemudian subhasma rabbikal ala, kemudian qul ahad. Halataka di surga sya rakaat yang kedua dia membaca qul ahad. Selalu di ha nah, dibaca rakaat yang kedua. Wallahu taala alam, aku qouli hadas, wa warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nabawi ada. Nah, kuburan, kuburan Nabi Sallam di Masjid Nabawi itu pertama adalah kehususan. Kenapa pertama? Karena